Alhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa min sayyat amalina man yadihin lahu falamudilalah wa ma yudlil falahaadiyalah ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladzina amanu taku Allah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum minafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُ نَبِيهِ وَالْعَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا تَقُوا اللَّهُ وَقُولُوا كَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَهْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَا يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز فَوْزًا أَ فإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَادِي هَادِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَأَ الْأُمُورِ مُحْدَثَةُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ آعَذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ أَيُّهَا النَّاسُ kau muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Walhamdulillah pujian syukur senantiasa kita panjatkan Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan kepada kita Nikmat-nikmatnya Mencurahkan kepada kita karunia-nya, Yang kita meyakini bahwasannya setiap apa yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja yang ada pada kalian dari kenikmatan, maka semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia mereka adalah hamba-hamba yang lemah. Manusia mereka adalah hamba-hamba yang miskin, yang fakir, senantiasa butuh atas nikmat Allah Subhanahu Wataala. Dikarenakan seorang manusia tidaklah dia akan bisa menjadi orang-orang yang melaksanakan tugasnya, melaksanakan tujuan. Dari dia diciptakan di muka bumi ini Untuk beribadah kepada Allah Kecuali semua itu adalah Pertolongan Allah SWT Maka doa seorang mukmin Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Yang setiap hari kita baca Dalam setiap rokaat kita Kita baca Iyaka na'budu wa iyaka nasta'id hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan juga hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maka alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita diberikan taufik diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali hadiri majelis ilmu. Untuk bisa menjalankan Kewajiban seorang muslim, seorang muslimah Tolabul ilmi syar'i. Yang ini juga menjadi ciri khas Menjadi ciri Orang-orang yang menempuh Jalan suratul mustaqim Yang menjadi ciri Dari ciri-ciri Ahlul Islam Itu mereka Adalah umat yang pertengahan Sebagaimana ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Fatihah yang tadi kita baca Ihdinash siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim wa mahdubi alaihim waladhallin Ketika minta ditunjukkan kepada jalan siratal mustaqim yaitu jalan yang mereka orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat dari kalangan para Nabi, dari kalangan para Sahabat Nabi dan orang-orang yang telah Allah Ridhoi dengan Aljannah. Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka roiril mahdubi alim. Bukan jalannya orang-orang yang Allah murka atas mereka. Itu jalannya orang-orang Yahudi atau orang yang memiliki sifat dari sifatnya kaum Yahudi. Itu mereka orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mau mengamalkan ilmunya. Mereka memiliki ilmu namun tidak mengamalkan ilmunya dengan sepenuhnya. Dia mengamalkan sebagian meninggalkan sebagian yang penting sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian Allah juga menyebutkan tidak pula orang-orang yang mereka sesat yaitu mereka dari kalangan orang Nasoro dan yang semisalnya yang mereka diberikan sifat ya orang yang beramal namun tanpa dasar ilmu maka ahlul Islam mereka ahlul iman adalah orang yang menempuh jalan shirotol mustaqim artinya mereka itu di pertengahan Bukan seperti orang Yahudi yang mereka tahu ilmu Mengetahui sebuah hukum syariat Namun mereka enggan untuk mengamalkan Tidak pula mereka seperti orang Nasoro Yang mereka itu orang-orang yang beramal tanpa dasar ilmu Maka kalau kita ingin termasuk golongan orang yang menempuh jalan suratul mustaqim Tempuhlah jalan pertengahan Tidak ada yang lain itu jalan orang yang mereka menimba ilmu agama untuk diamalkan. Menimba ilmu agama yang semakin hari semakin bertambah keimanannya, semakin baik akhlaknya, semakin baik amal ibadahnya. Menjadikan orang tersebut dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jalannya orang yang selamat itu orang yang menuntut ilmu agama kemudian dia mengamalkan ilmunya. Terlebih lagi para hadirin, kaum muslimin muslimat yang kami muliakan di masa-masa <coughs> di mana Islam itu semakin asing. Di masa-masa di sana banyak sekali yang namanya fitnah-fitnah, ujian-ujian. Baik berupa fitnah syahawat berupa keinginan-keinginan, hawa nafsu ataupun fitnah syubhat yaitu dari perkara penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Maka seorang mukmin lebih dituntut untuk bersungguh-sungguh, untuk semangat dalam dia menimba ilmu agama supaya dia bisa selamat dari fitnah-fitnah syahawat. Begitu pula fitnah-fitnah syubhat tidak ada jalan yang lain Yang bisa menyelamatkan Seseorang Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali yang namanya Al-ilmu Al-ilmu syari i. Ilmu yang menambah Keimanan seseorang Ilmu yang semakin dikaji Membuat seorang semakin taat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ilmu yang mengingatkan Seorang tentang Tujuan hidup di dunia Ilmu yang mengingatkan seorang Akan adanya Pastinya yang namanya Hari kiamat Maka muslimin Rahimani wa rahimakumullah Di kesempatan malam hari ini Kita membacakan Hadis-hadis Nabi Alaihi Alihissalatu wassalam Yang membicarakan Terkait dengan Adanya fitnah-fitnah Adanya ujian-ujian yang terjadi di akhir zaman Yang mana seorang mengetahui perkara tersebut Supaya dia bisa selamat darinya Bisa terhindar dari yang namanya fitnah yang ada Tadi kita sebutkan Baik itu fitnah syahwat Ataupun fitnah syubuhat Sampai pada hadis yang keempat Yang terakhir kita baca yaitu fitnah yang muncul di akhir zaman tentang munculnya firqaq Khawarij yang mereka akan muncul dari negeri Irak dan itu telah terjadi di mana dari sana dari negeri Irak akan muncul yang namanya dua tanduk syaitan kemudian disebutkan sifat-sifat mereka oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menceritakan sifat mereka mereka itu orang-orang yang suka untuk bertanya perkara-perkara yang remeh kemudian meninggalkan perkara-perkara yang besar mereka itu orang-orang yang tasayyud orang-orang yang mutasyaddidun Orang yang ekstrim dalam beragama, ya. orang yang ekstrim dalam beragama, orang yang hulu, orang yang berlebih-lebihan dalam memegang prinsip agamanya. Ini mereka orang khawarij Di antara pemikiran mereka juga bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan, setiap pelaku dosa besar kemudian meyakini pelaku dosa besar nanti di akhirat, kekal dalam neraka. Mereka juga yang memiliki pemikiran, mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, menganggap pemerintah kaum muslimin sebagai tauhud. Ini mereka orang-orang, khawarij. Demikian pula sifat mereka disebutkan, Yaktuluna ahlil islam, Wajadouna ahlul ausan mereka itu orang-orang yang membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah- penyembah berhala. Disebutkan kemarin kisahnya sahabat Abdullah bin Khobab radhiyallahu anhu sahabat yang mulia yang kemudian dibunuh oleh orang Khawarij dan sebelumnya juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu demikian pula sahabat yang mulia khalifatur rasul itu sahabat ali bin abi thalib radhiyallahu anhu juga dibunuh oleh orang-orang khawarij maka kita juga memberikan pengertian bahwasannya ciri-ciri tadi yang kita sebutkan dari ciri-ciri khawarij yang ini juga mengandung konsekuensi bukanlah yang namanya khawarij itu dilihat dari penampilan Penampilan fisiknya Tidak dikatakan sebagai ciri-ciri Kelompok radikal Kelompok teroris Itu dari penampilannya Bahkan dari pihak kepolisian Jazah Mullah Kita menyampaikan terima kasih Kepada aparat kepolisian Yang juga secara resmi Menyampaikan tentang Pawasannya atribut bukanlah sebagai tanda, pawasannya orang tersebut memiliki ataupun dia tergabung dengan kelompok-kelompok radikal, ya, itu resmi disampaikan lewat video. Pawasannya dari kepolisian mereka menyampaikan tidaklah dikatakan sebagai kelompok radikal, kelompok teroris hanya semata-mata penampilan penampilan berjenggot selanar di atas mata kaki bagi perempuan bercadar, berhijab itu bukan sebagai ciri-ciri teroris atau kelompok radikal tapi ditekankan di sana bahwasannya ciri atau tanda-tanda teroris atau kelompok radikal atau yang kita bahas dalam hadis ini adalah mereka kelompok kawarij yaitu pemikiran mereka pemikiran mereka yang mengkafirkan kaum muslimin mengkafirkan setiap pelaku dosa besar mengkafirkan pemerintah kaum muslimin dan bolehnya memberontak kepada pemerintah kaum muslimin ini syarat tegas yang itu juga disebutkan dalam prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah mereka menyelisi prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah Maka ini fitnah yang besar yang muncul di akhir zaman, yang muncul di akhir zaman. Kemudian dalam hadis ini diakhiri dengan kisah Nabi Musa alaihis salam. Wa inna ma qatallahu salati qatallah min alifirraun khutaan. Dan hanya saja Nabi Musa alaihis salam membunuh dari keluarganya Firaun atau dari bangsanya Firaun yaitu bangsa Kibtiyah suku Kibti ya. di Mesir sana khata'an dikarenakan apa khata'an karena tidak sengaja ya faqala Allah azza wa lahu kemudian Allah azza wa jalla Perfirman tentang apa? Nabi Musa alaihi salam, Waqatal dan Nafsan, Fanajainaka minal ghammi wa fatannaka futuna Kata Allah Subhanahu wa taala, dan engkau Musa telah membunuh suatu jiwa. Tapi ingat tadi, dalam keadaan tidak sengaja. Fanajainaka kemudian kami menyelamatkan engkau minal ghammi dari gundah gulana Kesusahan, kesedihan Afatan naka futuna Dan itu kami memberikan Ujian kepadamu Sekali lagi Kisah Nabi Musa alaihi salam ini ya, Diambil pelajaran Sangat banyak Di antaranya Bahwasannya Nabi Musa alaihi salam Itu ketika Dia membunuh Itu dalam barang Tidak ada niatan tidak ada unsur kesengajaan sama sekali Kisahnya ketika itu Ada dua orang berkelahi Ada dua orang berkelahi Hadamin syiatihi Wahadamin aduih Disebutkan dalam surat Al-Qasas Yang satu dari Sukunya Atau kelompoknya atau golongannya Nabi Musa ya, Bani Israel Yang satunya Dari apa Musuhnya yaitu apa? Keluarganya ataupun pengikutnya yaitu Firaun. Fastaqosahul ladhi min syiatihi al ladhi namin aduih fawakazahum Musa fakadu alaih. Kemudian seorang yang dari golongannya Nabi Musa minta tolong kepada Musa ya. supaya membantu. Fawakah Zayumusa? Maka Musa pun memukul sekali pukulan. Fakodhalei ternyata dia meninggal dunia. Ya, musuhnya tadi ya, yang sedang bertikai dengan eh, kaumnya ternyata tidak sengaja terbunuh. Ya. Kemudian setelah itu nay Musa pun bertobat kepada Allah Subhanahuwataala dan Allah mengampuni taubatnya. Kemudian Nabi Musa pergi meninggalkan kota tersebut, pergi dalam rang, dalam keadaan takut. Asbahah ko fil Madinah yatarok kop wakorohja hari bandah ila ardi Madian. Kemudian beliau pun pergi ke ya negeri Madian, bertemu dengan ya Nabi Shuaib alaihissalam. Kemudian tinggal di sana. Dinikahkan dengan salah satu putrinya, tinggal di sana selama 10 tahun mengembalakan kambing. Wabakiyah Timadiana Ashrosanawat Yerago nama. Kemudian beliau pun meninggalkan Mesir ketika itu pergi ke Madian Kemudian bertemu dengan Nabi Shuaib dinikahkan dengan putrinya ya. Kemudian beliau pun tinggal di sana selama 10 tahun yaitu menggembala kambing. Dikarenakan para nabi di antara kehususan mereka, mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam itu menggembala kambing ya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kisah yang lainnya Ataupun faedah yang lain dari kisah ini bahwasanya pembunuhan yang tidak sengaja saja Itu menjadikan fitnah Yang itu membuat seorang akan gundah-gulan ya, Akan merasa bersalah Sebagaimana Nabi Musa? Lalu bagaimana dengan tindakan mereka Orang-orang khawarij akan mereka orang-orang teroris Yang mereka dengan mudahnya Mereka dengan ringannya Tidak merasa salah Ketika mereka membunuh kaum muslimin ya. Walaupun sebagian mungkin orang kafir Itu pun orang kafir yang tidak boleh dibunuh Secara bimbingan Islam ya. Mereka justru berbangga Mereka justru menyatakan bahwasannya perbuatan tersebut Sebagai jihad Orang yang meninggal Dalam kegiatan tadi, membunuh diri Mereka katakan sebagai Syahid ya. Maka jauh sekali Nabi Musa saja yang membunuh ya Tidak sengaja Yang dibunuh adalah apa? Dari kalangan orang kafir ya. Itu saja beliau merasa menyesal sekali Demikian pula bimbingan dalam Islam Bahwasannya yang namanya darah yang namanya darah kaum muslimin begitu pula darahnya orang-orang kafir jiwanya mereka ya, itu diharamkan untuk dibunuh ya. kecuali pada beberapa keadaan demikian pula ketika orang kafir itu hanya satu golongan mereka yang boleh untuk diperangi yaitu dari orang-orang kafir harbi orang-orang kafir yang mereka Memusuhi, memerangi dengan senjata mereka Kepada kaum muslimin ya, Itu yang boleh Adapun kafir dimi Orang-orang kafir Yang mereka tinggal di negeri-negeri kaum muslimin Mereka kafir dimi Diharamkan untuk dibunuh Mereka diberikan muamalah yang baik Dalam urusan dunia ya, Yang bisa jadi mereka akan tertarik dengan Islam Kemudian masuk Islam Demikian pula kafir Musta'man, orang-orang kafir yang mereka masuk ke negeri kaum muslimin dan mereka mendapatkan suaka keamanan, mendapatkan jaminan keamanan dari negeri kaum muslimin. Misal turis-turis mancanegara yang datang ke negeri kita, entah itu untuk rekreasi, wisata, ataupun untuk kepentingan-kepentingan negara, Duta-duta besar dan yang lainnya Maka mereka adalah orang kafir yang dilindungi darah mereka Harta mereka juga demikian Demikian pula kafir mu'ahad Orang-orang kafir yang mereka punya perjanjian damai Dengan negeri kaum kemuslimin Maka sungguh perbuatan orang-orang khawarij Perbuatan orang-orang teroris Itu bukanlah dari Islam sama sekali Sekalipun mereka seolah menambahkan Islam Seolah mengatakan tindakan mereka sebagai jihad Justru yang ada mereka adalah orang-orang yang telah mencoreng muka Islam Mereka orang-orang yang telah mencoreng dakwah Nabi kita Muhammad SAW Setiap ada orang yang mereka mengamalkan bimbingan Islam Yang dibawa Nabi Sallam, Akhirnya dicurigai Sesuatu yang aneh Ya Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa ya, Taala menghancurkan mereka, sebagaimana Nabi Lailisatul Asalam lain adrok Seandainya aku bertuma, bertemu dengan mereka, la kotel tuhum, kotlah ya, Kami akan perangi mereka, sebagaimana perangi yang namanya suku ad. Ya, ini Nabi Lailisatul Asalam dengan tegas. Ya, Dikarenakan kerusakan yang mereka munculkan ini sangat banyak. Di tengah-tengah kaum muslimin Demikian pula Di tengah-tengah orang-orang yang mereka Sudah mulai tertarik dengan Islam Baik Demikian pula dalam hadis sebutkan Seorang yang membunuh kafir mu'ahad Tidak akan mencium bau surga Man qatala mu'ahadan Lam nyarih Ra'ihatal jannah Yawmal qiyamah fa'innarihaha tujadu min masirati arba'ina aman disebutkan dalam hadis Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr disebutkan barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad maka dia tidak akan mencium bau surga ya. padahal bau surga itu bisa dicium sejarak. 40 tahun perjalanan. Ya. Sementara mereka orang-orang teroris, orang Khawarij, ya, mereka menyangka kalau mereka mengadakan bom bunuh diri kemudian langsung dijemput oleh berapa bidadari kata mereka? 70 bidadari, ya. Itu hayalan mereka. Ya. yang mereka bunuh adalah orang-orang kafir, ya. Kadang juga korbannya kaum muslimin yang tidak boleh dibunuh secara apa syar'i. Tidak boleh. Lalu bagaimana mereka mengambil yang namanya apa? hujah tadi. Ya, sungguh jauh dari pemikiran mereka orang-orang khawarij. Dari prasangka mereka. Demikian pula ataupun terlebih lagi ketika yang dibunuh itu adalah seorang jiwa ya. Seorang jiwa yang muslim yang mukmin disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-93 Allah sebutkan di sana wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam Barang siapa yang dia membunuh seorang mukmin muta'ammidan dalam keadaan sengaja Orang mukmin dibunuh dengan sengaja. Fajrza uhu jahanam, maka balasannya adalah jahanam. Ya. Tidak sampai di situ, Allah menyebutkan khalid fiha, dia kekal dalam jahannam selama lamanya. Ya. Ini serang membunuh apa? Serang mukmin dengan sengaja. Wa khodiyallahu alaih dan murka Allah atasnya dimurkai Allah Subhanahu wa taala wala Allah melaknat orang tersebut wa addalahu adzaban azima dan Allah telah persiapkan baginya dengan azab yang besar ya Adapun disebutkan dalam hadis yang lainnya Terkait bolehnya membunuh se seorang jiwa, suatu jiwa itu tak kala pada beberapa keadaan. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Masud, radhiyallahu anhu, disebutkan beberapa golongan yang itu halal darahnya, namun dengan ketentuan dan juga siapa yang uh, menjadikan atau menjalankan dari hukuman tadi disebutkan an Abdullah radhiyallahu anhu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala beliau mengatakan Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sangya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu damul mri'in muslimin tidaklah Halal darah seorang yang Muslim. Yashadu Allah ilah ilallah wa anni rasulullah yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah. Ilah bi ihsan kecuali tiga atau salah satu dari tiga jenis orang ini. Yang pertama yaitu annafsu binafsi itu seorang dijatuhi dengan hukuman ya kisos ya, hukuman apa? kisos, ketika seorang membunuh orang lain, kemudian dikisos ya, kecuali kalau eh, dari keluarga korban tadi itu maafkan itu pun harus dibayar membayar diat seratus ya, onta atau lebih 100 onta untuk membayar Apa namanya Dia tadi ya. Kemudian yang kedua Asayibuzani Seorang yang sudah pernah menikah Kemudian dia berzina Maka dijatuhi Yang namanya hukuman Rajam Wal Walmufariqu lidinihi at lil liljamaati Dan seorang Ya yang dia itu keluar dari agamanya, dia meninggalkan jamaah ketaatan kepada penguasanya. Seorang yang murtad kemudian dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin. Namun ini semuanya tidaklah dijalankan, ya kecuali yang menjalankan adalah pihak yang berwajib, pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pemerintah, ya bukan perorangan. Tapi semua itu pemerintah yang menjalankan Yang artinya kesimpulannya Setelah membaca hadis ini Tentang munculnya fitnah di akhir zaman yaitu fitnah khawarij Yang mereka adalah orang-orang yang ekstrim dalam beragama Demikian pula mereka Kita sebutkan dari sifat-sifatnya Kemudian menunjukkan bagaimana tingginya Berharganya yang namanya jiwa Seorang muslim, seorang mukmin. Kita baca hadis yang berikutnya, <coughs> hadis yang kelima, hadis yang kelima disebutkan oleh ash syaikh rahimahullah walahu an makki li yasar radhiyallahu anhu dan disebutkan dalam Sahih Muslim. Dari sahabat Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu qala beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya akhrajahum muslim bahwasanya beribadah di masa haraj itu pahalanya seperti berhijrah kepadaku, berhijrah ke Madinah, berhijrah menyelamatkan agamanya, ya menuju Nabi Alisalatullah Sallam di Madinah. Yang ini tidak mungkin terjadi lagi. Tidak mungkin apa? Terjadi lagi seorang apa berhijrah kepada Nabi? Karena Nabi Alisalatullah Sallam sudah meninggal dunia. Ya, maka di sini. Hadis yang kita sebutkan hadis riwayat Muslim disebutkan bahwasanya ibadah di masa haraj disebutkan masa haraj itu lah masa-masa di mana banyak kerusakan-kerusakan di masa-masa banyak yang namanya pembunuhan-pembunuhan maka pahalanya ka hijrotin ilaya. seperti berhijrah kepadaku ya sangat besar pahalanya. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya yang hampir semakna dengan ini di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu fa sayyidina binilahitu wasallam bersabda ya taqarrabu zaman zaman itu semakin berdekatan ya Waktu itu semakin cepat perputarannya. Kita insya Allah semuanya merasakan. Disebutkan dalam lafadz yang lainnya, yatakor bus zaman, zaman itu saling berdekatan. Wataku nusa natu kasyaher, satu tahun seperti satu bulan. Ya, sekarang kita sudah di bulan apa ini? Kalau secara perhitungan masehi di bulan November ya cepat. Kayaknya baru kemarin ya tahun 2018 ya. Sekarang sudah di penghujung ataupun di bulan Rabiul Awal di kalender Hijriyah. Disebutkan di akhir zaman itu yang namanya waktu saling berdekatan. Setahun seperti satu bulan ya, rasanya. Wa yakunu syahru Sebulan itu rasanya seperti satu pekan, satu Jumat, sebulan cepat sekali. Watakuul Jumatu kalyaum, demikian yang namanya satu pekan, satu Jumat itu seperti satu hari. Ya. Baru kemarin hari Jumat sudah hari Jumat lagi. Baru kemarin hari Senin sekarang sudah hari Senin lagi. Wa ya. yakunul yomu kasah, disebutkan dalam hadis. Satu hari itu rasanya seperti satu jam, ya. Kita merasakan katanya uh, kayaknya baru tadi pagi kita salat subuh, sekarang sudah apa? Maghrib mendekati selat isya. Wataku nusaatu kadir matin binar, yang namanya satu jam itu rasanya seperti seorang membakar ranting kemudian habis rantingnya tadi kalau bahasa kita kerunus langsung habis, ya, menunjukkan sangat singkat. Ya. Itu diantara tanda akhir zaman, waktu saling berdekatan sangat cepat perputarannya. Wayak bidulilmu, kemudian diangkat yang namanya ilmu, ya, diangkat yang namanya ilmu. Apa tandanya? Tandanya yaitu dengan diwafatkannya para ulama. Para ulama robaniiin, para ulama yang mereka mendidik umat, mengajari umat manusia. Wadad harul fitanu kemudian akan muncul yang namanya fitnah-fitnah. Wa yul akan ditanamkan dalam hati manusia sifat kebahilan. Ya. Sifat apa? Kebahilan. Ya. Disebutkan pula dalam hadis yang lainnya yaitu ditimpakan kepada manusia yang namanya penyakit wahan penyakit apa wahan yang menimpa ya kebanyakan manusia itu penyakit hubud dunya wa karohiyatul maut yaitu penyakit cinta dunia dan benci kepada kematian itu diantara penyakit kronis di akhir zaman adalah penyakit wahan demikian pula dalam hadis ini disebutkan diantara Ya, tanda akhir zaman itu timbakan yang namanya apa rasa ee, kikir ya syuh wayatsul haraj kemudian syahidnya dan banyak terjadi yang namanya haraj qalu wal haraj mereka para tabiin ataupun sahabat sebagian mengatakan ya atau pada saat mengatakan wal haraj apa itu haraj maka dikatakan al qatlu haraj adalah apa? pembunuhan-pembunuhan. Ya. Dan sekian banyak hadis-hadis yang serupa. Hadis-hadis yang mirip ya, yang menyebutkan tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya. Terjadi yang namanya pembunuhan-pembunuhan. Terjadi yang namanya perselisihan-perselisihan ya. Ini keadaan di akhir zaman. Maka ketika itu seorang yang beribadah Seorang yang dia bisa istiqomah dalam ibadahnya itu pahalanya sangat besar, ya. Dikarenakan kebanyakan manusia mereka lalai terhadap perkara agamanya. Disebutkan sekian banyak penjelasan penjelasan para ulama, diantaranya disebutkan. <tuh> Penjelasan oleh Imru'l Jawzi, rahimahullah, dikatakan al-haraj yaitu al-kital wal-ikhtilaf yaitu adanya pembunuhan dan juga campur baurnya manusia. Wa idha amatil fitanu istagholatil kulubu. Dikatakan kalau sudah fitnah itu umum menyeluruh maka hati itu akan sibuk dengan perkara-perkara yang melalaikan sebagaimana di hadis-hadis yang sebelumnya disebutkan diantara ya, fitnah di akhir zaman itu fitnahnya lebih mengerikan fitnahnya itu masuk ke setiap sudut-sudut rumah-rumah kaum muslimin bahkan disebutkan yang namanya fitnah itu berada di tengah-tengah rumah mereka kamawaki'il ya seperti yang namanya tempat jatuhnya apa motor hujan itu terjadi fitnah yang namanya globalisasi fitnah kecanggihan teknologi yang mana manusia itu sibuk dengan apa dengan eh, perangkat canggihnya tadi smartphone nya ya. dia sibuk bahkan seringnya lebih mengedepankan ya, dari perangkat canggih tadi dibandingkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa idza ta'abbada hina idzin muta'abbidun. Maka tatkala itu ketika seorang yang beribadah bisa beribadah dengan khusyuk dala ala quwa bistighl qalbihi billah. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bisa beribadah di masa-masa yang penuh dengan fitnah Di masa-masa yang penuh dengan kerusakan Di mana dibuatkan yang namanya fitnah syahawat, fitnah syubuhat Ternyata dia bisa apa? Beribadah Dengan kokoh, dengan tegar Maka ini menunjukkan ya Hatinya sangat kuat Bergantung dengan Allah Subhanahu SWT Fayaq suru ajruhu Maka semakin besar, semakin banyak pahalanya Sebagaimana hadis yang kita hafalkan bersama, <coughs> hadis tentang al huruba disebutkan bahwasanya badal islamu horiba, wasaya udhu horiba kama badaa fatuba lilluhuruba. Islam itu datang pertama kali dibawa oleh Nabi Lailatul Wasalam di tengah-tengah kaum musyrikin di suku Qurais dalam keadaan asing demikian pula nanti agama islam di akhir zaman akan kembali menjadi asing tatkala lebih mendominasi kerusakan jauhnya manusia dari ilmu agama maka rasul mengatakan fatuba liluhuroba maka sungguh beruntung seorang yang dianggap asing asing bukan aneh dalam beragama tapi dia dianggap asing dia mencocoki Bimbingan Nabi AS, mengamalkan Islam yang dibawa Nabi Alaihi Wasallam dalam keadaan kebanyakan manusia, mereka tidak mengetahui. Manusia mereka rusak, menjauhi, ataupun menjauh dari yang namanya ilmu agama. Ketika ada orang yang mengamalkan bimbingan Islam yang dibawa Nabi AS, dianggap seorang yang asing, seorang yang aneh. Amrusul mengatakan fatuba lilhuruba maka beruntunglah bagi orang-orang yang dianggap asing disebutkan dalam syarahnya tuba yakni syajarah fil jannah pohon dalam surga demikian pula keadaannya seorang yang memegang prinsip agama di akhir zaman disebutkan seperti memegang bara api ya ti alannasi zaman akan datang kepada manusia sebuah zaman al ala dinihi kal ala jamar seorang yang memegang prinsip agamanya itu seperti seorang memegang bara api dia harus sabar ya sekalipun harus menanggung yang namanya apa kesakitan dan dia harus terus memegang prinsip agamanya ya. dikatakan oleh al hafid imnu hajar atau dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah disebutkan alasan kenapa seorang yang beribadah di masa masa fitnah itu pahalanya lebih besar disebutkan oleh beliau rahimahullah wa dan sebab itu semuanya ananasa fi zamanil fitan yattabi'una ahwaahum dikanakkan manusia di zaman-zaman fitnah tadi fitnahnya fitnah syubhat fitnah syahawat itu mereka lebih mengutamakan <tuh> mengikuti hawa nafsunya ini keadaan manusia ya ketika banyak fitnah dia mengikuti hawa nafsunya wala yarji'una ila dinin mereka tidak mau kembali kepada agamanya yang murni. Ya, kalau dia seorang yang bawa agama, ketika dia itu akan berpegang dengan sunnah Nabi, dia takut ditinggalkan oleh apa? Pengikutnya. Kalau dia tegas dalam berprinsip, nanti jamaahnya akan kabur. Ya sudah, dia harus mengikuti apa? Selera, ya kebanyakan manusia. Demikian pula. Orang-orang yang mereka mengutamakan syahwatnya, ya, mengutamakan hawa nafsunya. Ya. Ketika yang lamanya muncul fitnah di akhir zaman, ya. dengan kemudahan teknologi seorang bisa membuka ini membuka itu, ya, kemaksiatan, kejelekan semuanya apa, terbuka lebar, ya. sedikit perkara kebaikannya, maka kebanyakan mereka tidak kembali kepada agamanya. Fayaqulu haluhum syabihan bihalil jahiliyah maka keadaan mereka seperti atau mirip keadaan jahiliyah fa idhan farada min bainihim man yatamassaku bidinihi wa ya'budu rabbahu wa yattabi'u Karena bimanzilatiman hajaroh membayini ahli jahiliyah. Ilah Rosulillah Shallallahu Alaihi Wasallam mukminan bihi, mutabi'an li awamirihi, mujtahiban li nawahihi. Maka ketika itu seorang yang memegang prinsip agamanya, ya seperti seorang ya yang dia berhijrah di masa-masa ya, jahiliyah. Kemudian dia beriman kepada Nabi SAW Mengerjakan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Maka pahalanya Itu seperti Pahala seorang yang berhijrah kepada Nabi SAW Bagi mereka orang-orang yang mengamalkan Islam Mengamalkan sunnah Nabi Dalam keadaan banyak muncul yang namanya Fitnah-fitnah yang ada Seolah kita cukupkan Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya kami mohon maaf Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh